Repetisi ayat tiga bagian dua. Wa huruf saudaranya al a t f u wa dan au atau fa maka am atau shalala lalala am m ada a pun s e m a kemudian shalala lalala balbahkan hata sehinggala kin akan tetapi balbahkan hata sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya yuki m u n a mudore karena berawalan yu ciri-ciri mudore b e r a w a l よけ mona。よけ moo。よけ money. よけ mona. とけ moo. とけ money. よけ m n a とけ moo. とけ money. とけ mona. mina. m n m n m u n a domirnya hum as o l a t a h isim karena berawalan al ciri-ciri isim itu ada delapan berakhiran tan bin dan berakhiran kasro berawalan al dan mamimu di マンジューカンナマダンバーワザンファイルンカタマジャムクイトーラーチーリターアヒル。